Nabi s.a.w. makannya dengan tiga jemari artinya apa? sebisa mungkin kita pun makan dengan tiga tiga jemari bisa, tapi kalau nasi soto dalam sunnah Nabi itu tidak boleh berlebihan nasi kuah, nasi soto, tiga jemari sunnah Nabi malah mengajak sunnah Nabi itu di saat kita makan korma tapi jangan meremehkan ngapain harus pakai tiga jemari kok aneh banget loh nabi loh ya jadi yang bisa dilakukan dengan tiga jemari jemah jemari termasuk tiga jemari itu juga membenahi cara makan loh ya tolong kalau apel dipotong-potong potong jangan gede begini oh, gitu kan ya? dipotong kalau potong kan bisa dengan tiga jemari kalau apelnya utuh kan nggak bisa tiga jemari jatuh terus itu akhlak jadi tiga jemari benar dilakukan nabi sallallahu alaihi Wasallam kemudian di saat jatuh itu diambil Nabi menunjukkan bahasa Nabi itu dimakan di tempat yang bersih seandainya jatuh masih bisa di diambil Ayo tempat yang bersih bawahnya sehingga ada cara makan Arab itu ada kita ada sufrah di bawahnya supaya tidak kotorannya kemana-mana kalau jatuh masih bisa di, diambil lagi dan juga yang perlu kita fahami jangan mubadir tentang makanan jatuh pun masih diambil oleh Rasul SAW Wassalam. Sekarang makan gak tahu gayanya orang mana itu Setiap makan harus pojoknya disisain Biar kita terlihat sebagai orang yang cukup Melanggar syariat kok cukup Ada gaya hidupnya Gaya keraton ini Kalau makan jangan habisin kayak orang kelaparan saja Jadi dipondok disisain satu sendok Menunjukkan lah, Ini pendidikan siapa bersih kalau makan Jangan sisakan satu butir nasi pun Karena semua itu Rizki dan akan dituntut ditanya oleh Allah Dibiarkan seperti itu ada ini kaya pasti ini ikut kaya keraton tidak tahu keraton mana ini. tidak semua keraton seperti itu jadi kaya menunjukkan kita adalah gemahari pahlaw jinawi kitab waltatun tayibatun itu kita kaya raya cukup sisakan pojok Nabi tidak mengatarkan seperti itu kalau makan habis bersih sampai dijilat menunjukkan bahasanya ini bukan sesuatu yang hina yang dilakukan Nabi membersihkan tangan dari makanan seperti itulah ini pendidikan dari Nabi SAW. Makan ada di sisain. Pasti ada gaya ini. pasti. Ada. Tidak. Kalau anda tidak bisa makan banyak, jangan ambil, Pak. Banyak. Kecuali bang betul kekenangan sama orang ditambah blok-blok-blok itu. Ya, jangan dibaksain. Masa haram nanti. Makan berlebihan adalah haram baik.